siru untuk anda semua, buat abang-abangnya mau goyang masih ya, buat ibu-ibunya juga, eh, hey. ah, arik mah, woo, ah, ngeliatin apa, ah, eh, hey. oke okay, masih ya, masih buat semua. -teman. biar kelihatan semuanya iya ini abang siapa bang Nanto oke masih bang Yus bang Nanto ya degau yang bang Yus sini sana boleh tolong anda